Ya, dukung Yuvi TV dengan belanja di Fitstore. www.fitstore.com. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Maunanya wabarakatuh. Nih, ya, silakan. dengar itu katanya Tidurnya orang berpuasa itu mendapat pahala Ustaz daripada gibah atau ngomong alur ngidul itu lebih baik tidur. Itu benar yeah. enggak sih Ustaz? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Amma ba'ad Terkait dengan tidur di siang Ramadhan Apakah itu merupakan ibadah Ataukah bagaimana pandangan Islam Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT kita tahu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah kesempatan kita untuk berada di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, dan memakmurkan bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan, membawa ampunan Allah SWT, dan dijauhkan dari nerakannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, terkait dengan hadis tersebut, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang perkara yang ditanyakan tadi disebutkan di dalam Sunan Al Baihaqi dan disebutkan dalam Shu'abul Iman dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda naumus musa'im ibadah wa tasbih wa du'auhu mustajab bahawa Nabi SAW bersabda, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, dan diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, dan doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan, serta amalan orang yang berpuasa itu akan dilipatkan pahalanya. Hadis tersebut dijelaskan oleh para ulama' hadis bahwa sanatnya lemah. Di dalam sanat hadis tersebut terdapat rawi Ma'ruf bin Hasan yang dihukum oleh para ulama' dia adalah rawi yang do'if, rawi yang lemah. Demikian juga di dalam sanatnya ada Sulaiman bin Amr an-Nakho'i bahkan dia lebih lemah lagi daripada Ma'ruf bin Hasan. Sehingga para ulama ketika mengomentari hadis ini diantaranya Al-Imam Al-Iraqi di dalam Takhriz Ihya'ul-Muddin, beliau menyebutkan bahwa Sulaiman an nakhwi Ahadul Kadzabin adalah seorang perawi yang pendusta. Kemudian juga Al-Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir beliau menda'ifkan hadis ini. Termasuknya juga adalah Al Imam Al Albani rahimallahu taala di dalam silsilah hadis dhaifah hadis yang ke-4696 beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dari penjelasan para ulama hadis tadi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bahwa itu adalah hadis yang lemah. Bahkan Uh, ketika disebutkan bahwa seorang rawinya adalah pendusta Bisa masuk ke dalam hadis yang palsu Oleh karenanya kewajiban kita adalah meninggalkan hadis tersebut Tidak boleh mengamalkan hadis tersebut Dan kita yang mengetahui hadis tersebut tidak boleh menggunakan hadis tersebut Menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain Menyampaikan dan bahkan mungkin mengamalkan hadis tersebut Karena hadisnya adalah hadis yang tidak bisa diamalkan Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan makna dari hadis ini kalau kita perhatikan ini maknanya bertentangan dengan syariat Islam secara umum bahwa Islam mengajarkan kita untuk bersemangat Islam adalah agama yang penuh dengan mujahadah, Penuh dengan kesungguhan Agama yang jauh dari malas-malasan Agama yang jauh dari berleha-leha, berhura-hura Dan kesan yang ada dalam hadis tersebut Bahwa seorang muslim itu uh, suka tidur, suka malas malasan Tentunya ini tidak benar Dan tentunya bertentangan dengan Islam Oleh karenanya seharusnya seorang muslim justru bersikap sebaliknya Bersikap bersemangat di bulan Ramadhan tentunya terkait dengan tidur ini adalah hukumnya adalah mubah, secara hukum asal adalah mubah oleh karena seorang ketika butuh untuk tidur silahkan tidur, ketika butuh untuk bersemangat, maka segera bersemangat sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya wa inna li jasadika alaika hakun sesungguhnya badanmu juga punya hak Di antara hak badan tersebut adalah untuk untuk tidur. Menyikapi sebagian kaum muslimin yang memahami hadis ini atau bahkan mengamalkan hadis ini, maka sungguh seharusnya mereka bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera merapikan diri, segera beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Karena hadis ini bertentangan dengan syariat Islam. Seorang yang di malam harinya mungkin banyak beribadah kepada Allah, sibuk dengan berdikir kepada Allah, sibuk membaca Al-Quran, sehingga di siang harinya kemudian tidur, maka dipersilahkan. Catatan yang paling penting adalah jangan sampai meninggalkan kewajiban. Di antara kewajiban tersebut adalah sholat berjamaah, yaitu sholat duhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Ya sebagian tatkala di malam harinya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun di siang harinya kemudian tidur sampai menabrak solat berjamaah tersebut, meninggalkan solat berjamaah zuhur, meninggalkan solat berjamaah asar. Tentunya ini tidak sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan sebaliknya yang lebih parah lagi, seorang yang di malam harinya berhura-hura, di malam harinya ya banyak membuat Perbuatan yang sia-sia, melakukan perbuatan yang tidak terpuji, sampai kemudian larut malam dan kemudian di siang harinya, di siang Ramadan, kemudian tidur sampai kemudian meninggalkan sholat duhur maupun sholat asar secara berjamaah. Tentunya ini lebih lebih jelek lagi. Tapi di sana ada sebagian orang, sebagian dari kaum muslimin yang memang pekerjaan mereka mungkin di malam hari. Sehingga harus bergadang di malam hari, padahal itu di bulan Ramadan. Ya. Sehingga di siang harinya mereka harus mengambil waktu untuk tidur Maka yang demikian diperbolehkan selama tidak bertabrakan dengan kewajiban-kewajiban tersebut Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT Demikian Islam mengajarkan kepada kita semuanya kesungguhan Mengajarkan kepada kita semuanya hidup dengan penuh semangat Hidup dengan optimis Sehingga kita dapatkan bagaimana Nabi alaihi wasallam ketika bulan Ramadan Beliau mendapatkan berbagai macam kebaikan di antaranya Perang Badar. Perang Badar Al-Kubro itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan pada perang tersebut. Kemudian juga Fathu Makkah pembukaan kota Mekah. Demikian juga terjadi pada Bulan Ramadan dan disitulah kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar Dan kota Makkah dibuka dan kemudian menjadi kota Islam Dan itu tidak lain terjadi kecuali di bulan Ramadan Oleh karenanya seorang muslim di bulan Ramadan hendaknya banyak beramal, banyak beribadah Dan ketika membutuhkan untuk istirahat maka silakan mengambil istirahat tersebut sesuai dengan kebutuhan Selama itu tidak bertabrakan dengan kewajiban-kewajiban Demikian Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi alamin.